Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Minggu 17 April 2016 dibacakan Artian Syah. wisatawan tewas saat selfie. Kapal pengebom ikan ditangkap di Semelu. Pencuri kambing dihajar massa. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94,4 FM Loksmawe. Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Smawe. In berita dan laporan selengkapnya dari Newstrum Seram di FM. Sudalun delapan rumah di kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, sore kemarin rusak di terjang angin puting beliung. Empat rumah warga dilaporkan mengalami rusak berat, sedangkan empat lainnya rusak ringan. Menurut kesaksian sejumlah warga, angin puting beliung yang menerjang kawasan itu disertai hujan deras Bagian atap rumah juga diterbangkan angin. Kondisi cuaca sore itu memang agak ekstrim, diawali dengan mendung dan awan yang gelap. Selanjutnya muncul angin kencang yang merusak beberapa rumah. Menurut saksi Mata Rahmadi, sebelum angin puting beliung menerjang daerah tersebut, hujan es sempat mengguyur kampung Pepalang. Beberapa saat kemudian, barulah muncul puting beliung. Selain menyasar sejumlah warga, beberapa pohon juga ikut tumbang dan nyaris menimpa kabel listrik yang ada di kampung tersebut. Sudarlun dua remaja asal kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara, yang tadi tewas mengenaskan. Keduanya menghembuskan napas terakhir setelah sepeda motor Supra X125 yang dikendarainya menabrak pohon mangga di pinggir jalan. Remaja bernama Syahrul Ramadan asal desa Mampri tewas bersimbah darah, bagian tubuhnya tertusuk kayu. Sedangkan Said Muhadar, remaja asal desa Ampe, kecamatan Samtalira Aron yang dibonceng juga tewas tak lama setelah tiba di rumah sakit umum Cut Mutia, Aceh Utara. Informasi yang diperoleh Seram BFM, keduanya berangkat dari Sam Talira Aron bersama sejumlah temannya dengan menggunakan sepeda motor. Tiba di stasiun pengisian bahan bakar umum Tupin Punti, teman korban mengisi bensin. Sedangkan keduanya langsung melaju dalam kecepatan tinggi ke arah Lok Sumame. Tiba di tikungan Simpang Ekstren, desa Pusung, Kecamatan Samudera, Sahrul kehilangan kendali. Akibatnya kendaraannya langsung menabrak tanda rambu-rambu di pinggir jalan hingga copot. Setelah itu kendaraannya masih melaju dan menabrak pagar kayu milik TM Type hingga pagar. Dan terakhir sepeda motor korban menabrak pohon mangga. Darulun tim gabungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Biren dan Polres setempat kemarin menangkap seorang ibu rumah tangga dan empat pria lainnya yang diduga pengguna sabu-sabu. Kapolres Birena KBPM Ali Hadapi melalui kasat narkoba Ibda Rahmat mengatakan, tersangka yang ditangkap pertama berinisial ZAH, kemudian RAS, keduanya beralamat di desa Cotring, Kuala Biren. Dari pengembangan kasus tersebut, kemudian ditangkap ASW, yang beralamat di desa Cot Gelumpang Baru, Kota Juang, Biren. Kasat narkoba menambahkan tim gabungan, kemudian menangkap Zul warga desa lancuk Kuala Biren. Terakhir, Menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial AMN yang beralamat di desa Utun Bunta, Pesangan Biren. Bersama kelima tersangka itu, polisi dan BNN mengamankan sejumlah barang bukti. Sudarlun, kapal Angkatan Laut di Simelu menangkap sebuah bot ikan asal Sibolga, Sumatera Utara. Kapal ini ditangkap saat mengebom ikan di Tepah Barat Kabupaten Simelu sore tadi. Boat dengan bobot sekitar 14 gros ton itu diawaki tujuh anak buah kapal yang kini diamankan di Mako Lanal Simelu Dan Lanal Simelu Letko Laut Agung Purwanto mengatakan Sebelum mengamankan bot sehari sebelumnya pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat Yang menyebutkan ada aktivitas bot ikan dari luar Simelu yang menangkap ikan dengan memakai bom ikan Anggotanya lalu diperintahkan untuk patroli ke kawasan Pulau Tepah Saat diamankan, awalnya tersangka tidak mengakui menggunakan bur ikan Tetapi saat diperiksa ditemukan bahan peledak yang siap digunakan Adapun barang bukti bom ikan yang diamankan berupa pupuk urea, belerang, paku, botol, kore api, sandal penyumbat botol dan sejumlah bahan peledak lainnya Ikan hasil tangkapan kapal asal Sibolga itu diperkirakan sebanyak 3 ton lebih. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sejumlah 2 wisatawan siang tadi tewas saat foto selfie di Pantai Pasisaka, Desa Jempe Kecamatan Sampo Init Aceh Jaya. Dua wanita yang belum diketahui identitasnya hingga sore kemarin tewas setelah digulung ombak. Seorang saksi mata Nazaruddin warga setempat mengatakan dua wanita yang ditemukan sudah jadi mayat, sementara satu orang lainnya laki-laki ikut di sambar gelombang masih belum ditemukan. Kapolsek Sampoenit Ibtu Abdul Hamid yang dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya telah mengetahui peristiwa itu. Berdasarkan penyelidikan sementara, dua wanita itu tewas akibat disambar gelombang saat selfie bareng di pinggir pantai. Darlon seorang pemuda bernama Ras, warga Desa Jambu Masjid, Kecamatan Belang Mangat, Lok Smawe, Babak Belur, dihajar masa di kawasan Desa Asan, Kecamatan Samudra Aceh Utara, menjelang subuh. Ia dihajar karena diduga mencuri kambing di Desa Tepin Gapih, Kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara. Informasi yang diperoleh dari lapangan, Ras mengaku membawa tiga ekor kambing yang sudah disembelih oleh temannya bernama Apadon. Kambing dibawa menggunakan sepeda motor. Lalu ketika hendak dibawa ke penadah di desa Asan, warga langsung menghajar rus. Pria berumur 30 tahunan ini sempat lari namun warga berhasil meringkus dan menghajarnya. Tak hanya itu, sepeda motor yang digunakan rus pun dibakar masa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, Berita Malam Edisi Minggu, 17 April 2016. Berita pagi Serambi FM hadir kembali ke 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at wassalam.